pada malam hari ini, seperti biasa, kita bisa bersuah kembali dalam kajian kita, kajian rutinan kita, kajian kitab takrib karangan Imam Abu Suja. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini adalah halakoh atau pertemuan kita yang keempat. Dalam kajian kita yang lalu, telah kita rampungkan Pembahasan kita mengenai hukum-hukum air dan macam-macam air dalam kesempatan, kita, dalam kesempatan kita kali ini, kita akan membahas mengenai adabro atau cara untuk menyamak kulit para fuqaha atau para ulama fikih menjadikan adzabru atau menyamak ini adalah termasuk salah satu alat untuk mensucikan. Jadi pembahasan kita adalah masih berkisar mengenai Sesuatu yang bisa untuk mensucikan. Sesuatu yang bisa untuk mensucikan, kemarin kita bahas yaitu air. Yang pertama adalah air. Yang bisa mensucikan lagi adalah adabu, yaitu menyamak. Yang bisa mensucikan lagi adalah debu, misalnya untuk tayamum. dan ini adalah pembahasan yang biasanya dibahas oleh para fuqaha sebelum mereka memasuki pembahasan mengenai wudu atau tayamum atau mandi. Jadi sebelum membahas masalah tayamum atau wudu atau mandi, mereka membahas alat-alat yang dipergunakan untuk wudu yaitu air atau untuk tayamum yaitu debu. Juga mereka akan membahas Karena menyangkut masalah sesuatu yang bisa mensucikan, maka sekaligus mereka membahas mengenai sesuatu yang dipakai untuk mensucikan kulit yang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Kala al-musnif al-imam al-alama Ahmad bin Husin al-Azfihani al-Shafi'i rahimullahu taala wa nafana bi ulumiyi fiddarani amin syuludul maitati tad hurufid dibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah yang artinya kulitnya bangkai akan menjadi suci kalau disamak illa jiltal kalbi wal khinziri kecuali kulitnya anjing dan babi wa adhmul maitati dan tulangnya bangkai wa sya'ruha dan rambutnya bangkai atau bulunya bangkai najisun adalah sesuatu yang najis illal adamiyya kecuali manusia Bank, eh, mayatnya manusia dihukumi suci menurut ulama syafi'iyah. Sebelum kita membahas secara mendetail mengenai masalah menyamak ini perlu diketahui bahwasanya hayawan atau hewan itu dibagi menjadi dua, yang pertama Hewan yang najis, yang kedua hewan yang suci. Adapun hewan yang najis ini cuma ada dua, yaitu anjing dan babi atau anak dari anjing atau anak daripada babi. Kalau misalnya ada anjing kawin dengan kambing, membuahkan seekor anak kambing misalnya, maka kambing hasil perkawinan antara anjing dengan kambing tersebut, hukumnya adalah najis. Begitu juga, babi, kalau ada babi, kawin dengan kuda misalnya, kuda betina, terus melahirkan seekor kuda, maka kuda tadi itu, hasil perkawinan antara kuda dengan babi, hukumnya adalah najis. Jadi, Hewan yang najis cuma ada dua, yaitu anjing dan babi. Atau anak daripada anjing, atau anak daripada babi. Adapun selain anjing dan babi, hukumnya adalah suci. Selain anjing dan babi, hukumnya adalah suci. Hewan yang suci, selain anjing dan babi ini, Pagi-pagi lagi menjadi dua Ada kalanya binatang tersebut Halal untuk dimakan Ada kalanya binatang tersebut Haram untuk dimakan Binatang yang halal untuk dimakan Seperti binatang ternak Ontah Sapi Kambing Unggas Binatang-binatang tersebut Adalah boleh untuk dimakan Dan Mengenai masalah hewan yang boleh dimakan Telah kita terangkan secara Mendetail Dalam kajian-kajian kita yang lalu Insya Allah akan kita terangkan kembali Kalau memang sudah waktunya Yang kedua Hewan yang suci yang tidak boleh dimakan Yang haram untuk dimakan Oleh manusia Hewan tersebut seperti apa? Seperti e, Harimau Macan Singa, gajah, keledai, eh, kerah, hewan-hewan tersebut adalah hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Nah, hewan yang boleh untuk dimakan, yaitu hewan ternak tadi dan unggas, hewan tersebut kalau mati dengan cara disembelih, dan sembelian tadi telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama, maka hewan tadi hukumnya adalah halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Kalau hewan tadi mati, tidak dengan disembelih, atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan dan kita hukumi sebagai hukumnya sebagaimana bangkai tidak boleh kita kita makan. Ini untuk mengenai hewan yang boleh untuk dimakan. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan seperti singa, kera, keledai dan yang lainnya, kalau hewan tersebut mati baik mati dengan cara disembelih atau tidak disembelih maka binatang tersebut hukumnya haram kalau mati secara otomatis hukumnya adalah sebagai pangkay tidak boleh kita makan nah, untuk hewan yang boleh kita makan yang mati dengan disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama maka hewan tersebut semuanya semua bagian daripada hewan tersebut adalah suci. Dan boleh untuk dimakan kalau memang bisa dimakan. Maka kambing. Kambing yang mati karena disembelih dengan sembelian yang syah. Kambing tersebut semua bagiannya suci dan boleh kita manfaatkan. Baik itu kulitnya. Atau bulunya. Atau kulitnya. Uh, tanduknya semuanya adalah suci karena binatang tersebut mati dengan disembelih yang mana sembelian tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama telah memenuhi syarat-syaratnya Adapun hewan yang hukumnya seperti bangkai yaitu hewan yang boleh dimakan tapi mati tidak disembelih atau mati disembelih tapi sembeliannya tidak sesuai dengan Syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama seperti kalau yang nyembelih itu bukan orang Islam misalnya dan bukan ahli kitab, bukan Nasrani dan bukan Yahudi, maka binatang tersebut secara otomatis hukumnya adalah seperti bangkai. Begitu juga hewan yang tidak boleh dimakan kalau mati baik disembelih atau tidak disembelih, maka hukumnya adalah seperti bangkai. Kalau sudah jadi bangkai Maka semuanya najis tidak bisa kita manfaatkan kecuali kulitnya saja. Nah kulit daripada bangkai ini bisa menjadi suci caranya adalah dengan disamak. Dengan disamak. Adapun dalil yang mengatakan bahwasannya bangkai Hukumnya najis adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hurrimat alaikumul maitatu dan diharamkan atas kamu semuanya bangkai. Diharamkan sebab bangkai tersebut adalah sesuatu yang najis. Hurrimat 'alaykumul maitah. Diharamkan atas kamu bangkai. Dan kata-kata bangkai atau maitah di sini menurut ahli fikih adalah hewan yang mati yang tidak disembelih secara benar. Kalau memang hewan tersebut adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya yang mati baik disembelih atau tidak disembelih hewan tersebut hukumnya adalah bangkai maitah jadi kalimat maitah istilah kalimat maitah dalam bahasanya ahli fikih adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya tapi mati tidak dengan disembelih atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya atau hewan yang tidak bisa dimakan yang mati Baik disembleh atau tidak dengan disembleh. Ya. Adapun pun, eh, jadi kulit maita atau kulit bangkai bisa kita manfaatkan dengan cara kita bersihkan terlebih dahulu. Kita sucikan kulit tersebut. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan cara di samak. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala Ida ida tubigal ihabu, fakat tahura. Jika kulit disama, maka kulit tersebut akan menjadi suci. Dan hadis yang lain, hadisnya sajida ma'imu naharillahul anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai dengan sangat yang hasan. Fala Rasulullahi sallallahu fi syatiha syatu radhiyallahu anha law akhadtum ihabahha faqalu innaha maitatun faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alma'u wal -qaradu. suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dan menemukan kambing Milik istri beliau Maimunah radiyallahu anha Mati terkapar di tanah Kemudian Rasulullah s.a.w. Mengatakan Kenapa kau biarkan saja Tidak kamu manfaatkan Rasulullah s.a.w. Selalu menganjurkan umatnya Untuk Tidak membuang-buang harta Untuk tidak Berbuat mubadzir Beliau selalu Menghancurkan umatnya untuk memanfaatkan segala sesuatu. Termasuk ini, ketika beliau melihat kambingnya istri beliau, Maimunah radiyallahu anha, mati, beliau mengatakan kok tidak kamu manfaatkan. Nah, para sahabat bingung, dimanfaatkan apa Rasulullah, wangnya kambing sudah mati kok. Maka sahabat mengatakan, Ya Rasulullah kambing ini mati, mati dengan tidak disembleh. Rasulullah berkata, "Lawakatum yahbaha, kamu kan bisa memanfaatkan mengambil kulitnya." Para sahabat mengatakan ini najis Rasulullah, karena mati. Kebenar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuthhiruulma awal khorot. Kulit daripada bangkai ini bisa menjadi suci, disucikan dengan air bersama dengan daun." Dari pohon korot, yaitu semacam tanaman tertentu yang tumbuh di padang pasir, yang biasanya dipergunakan untuk e, bahan untuk menyamak kulit. Dari dua hadis ini, para ulama mengatakan kulitnya binatang yang mati, yang menjadi bangkai, bisa kita manfaatkan dengan cara kita bersihkan dan kita sucikan terlebih dahulu dengan cara disamak. Nah, cara menyamak itu bagaimana? Cara menyamak itu bagaimana? Yang disebutkan oleh para ahli fikih cara menyamak adalah yang pertama kalau kita mengambil kulit dari Seekor bangkai, baik itu bangkai gajah atau bangkai eh, kambing misalnya. Yang terlebih dahulu yang kita lakukan adalah dengan membersihkan kulit tersebut. Membersihkan dari segala sesuatu yang menempel di kulit tersebut, yang kalau kita biarkan tidak kita bersihkan akan bisa membuat rusaknya kulit itu. Jadi kalau sudah Misalnya kalau kita menemukan bangkainya kambing, oh ini sayang ini kulitnya tidak kita manfaatkan. Kalau kita manfaatkan kan bisa mendapatkan duit juga. Nah, maka kita ambil. Kita ambil kulitnya, kita bersihkan kulit tersebut, kita ambil dari segala sesuatu yang menempel di kulit tersebut yang bisa menjadikan kulit tersebut rusak. Maka eh, apa namanya? lemak kita bersihkan dari lemak kalau bahasa Jawanya kita ambil gajihnya itu lemaknya kita bersihkan bersih. Terus juga daging-daging e, yang menempel di kulit tersebut kita bersihkan semuanya. Sehingga juga bulu-bulu yang ada di e, kulit tersebut kita bersihkan tinggal, tinggal kulit saja. Kalau sudah bersih kulit tersebut maka tinggallah kita menaruh kulit tersebut atau kita taburi dengan sesuatu yang bisa menjadikan kulit tersebut menjadi lembek dan tidak berbau. Kalau para ahli fikih zaman dulu mereka menyebutkan termasuk alat-alat yang bisa untuk dipakai untuk menyamak adalah misalnya e, tainya burung, tainya burung yang sudah kering itu kita ambil kita taburkan, kita kasih eh, kita kumpulkan, kita kasih air sedikit gitu, terus kita taburkan di atas kulit yang telah kita bersihkan tadi. Kita biarkan gitu misalnya satu hari, tiga hari, nanti kulit tersebut eh, dengan waktu satu hari atau tiga hari kulit tersebut bisa membaik. Atau kalau zaman dulu sebagaimana disebutkan oleh para al-fiqih dengan menaburi kulit tersebut dengan kishuruman kulitnya buah delima atau e, yang disebutkan oleh para fakohat lagi adalah e, ashatu wal kordu yang disebutkan dalam hadis ini adalah al kordu atau afsu atau ashatu atau ashabu itu adalah macam-macam tumbuhan yang bisa kita pergunakan untuk menyamak tapi kalau untuk zaman sekarang ini ya banyak sekali pabrik-pabrik yang melakukan atau usaha-usaha untuk menyamak kulit. Ya kalau dulu pakai hal-hal yang sederhana, sekarang ya sudah bisa memakai dengan bahan-bahan kimia sebagai alat untuk menyamak. Itu juga tidak apa-apa. Asyad itu adalah uh, kalau kita lihat di kamus itu milhun eh yaitu semacam bahan yang asin yang mana kalau bahasa kimianya gitu apa aluminium butasium ya atau asyatto, As syatto itu adalah sebuah pohon yang rasanya pahit yang biasanya eh daun daripada pemohonan tersebut kalau kita pergunakan untuk menyama adalah kita ambil daunnya terus kita eh, apa? kita lembutkan daunnya tersebut terus kita tempelkan, kita taburkan di kulit yang mau kita sama. Dan baunya sangat wangi daun tersebut itu adalah eh, asyattu. Itu adalah Hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di padang pasir yang mana memang pada zaman dahulu para ahli DG itu eh, mereka menggunakan peralatan yang sangat sederhana sekali untuk menyamak kulit tangkai, tapi untuk zaman sekarang bisa kita menggunakan obat-obat, bahan-bahan kimia sebagai alat untuk menyamak kalau sudah kita bersihkan kulit tersebut terus sudah kita kasih obat untuk menyamak Maka kualit tersebut kalau sudah selesai penyamaan, kualit tersebut dihukumnya masih najis, perlu untuk dicuci. Setelah kita mengadakan proses penyamaan, baru kita cuci kembali kualit tersebut, karena ketika kualit tersebut masih belum disama, otomatis kualit tersebut hukumnya najis. lah. Bahan-bahan yang kita taburkan ke dalam kulit tersebut, karena bercampur dengan kulit, otomatis menjadi najis juga. Nah, kalau sudah selesai proses penyamaan, maka kulit tersebut kita ambil, kita cuci, kita bersihkan dari najis yang ada, terus kita jemur. Kita jemur, kalau sudah kering, berarti kulit tersebut telah suci setelah selesai disama. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau Penyamaan tersebut berhasil dan memang bisa membersihkan atau mensucikan kulit bangkai tersebut. Caranya adalah kalau kulit tersebut yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita keringkan, itu seandainya dimasukkan direndam kembali ke dalam air, tidak kembali, tidak berbau. Artinya kalau sudah bersih, meskipun misalnya kita rendam ke dalam air 1 jam, 2 jam, kulit tersebut baunya sudah hilang tidak bau-bau tidak pau. Baunya sudah enak misalnya, maka berarti kita bisa mengatakan kuali tersebut telah menjadi suci. Nah, kalau sudah suci, maka menurut ulama Syafi'iyah, suci luar dan dalam. Dalamnya juga suci, luarnya juga juga suci. Nah, Ustaz, kalau memang sudah suci kuali tersebut apakah boleh dimakan? Nah, Kan sudah suci, apa boleh dimakan? Ini ada khilaf di antara para ulama. Imam An Nawawi mengatakan tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena kulit tersebut artinya asalnya asalnya adalah kulit bangkai. Maka tidak boleh dimakan. Dan ini adalah pendapat yang muhtamat menurut Imam Nawawi dan menurut Imam Ibn Hajar. Sebahagian ulama mengatakan boleh dimakan kalau memang kulit tersebut asalnya adalah dari binatang yang boleh dimakan bangkainya kambing misalnya atau bangkainya sapi bangkainya uta maka kalau memang kulit binatang tadi kulit tersebut diambil daripada kulit binatang yang boleh dimakan kalau disamak maka boleh dimakan ini adalah pendapatnya Imam Ar Al Rofi'i ala kuli halin kalau kulit tersebut telah kita lakukan proses penyamaan dan sudah bersih sudah bersihkan dan sudah kita hukumi Sebagai kulit yang suci, misalnya kalau kita masukkan atau kita rendam di dalam air sudah tidak berbau lagi, maka kulit tersebut sudah bisa kita pergunakan untuk kebutuhan yang kita inginkan. Bisa kita pakai untuk e, apa namanya? Untuk membuat sandal atau membuat sepatu, untuk membuat tas, semuanya adalah menjadi kulit yang suci. Begitu juga misalnya kulitnya buaya misalnya atau kulitnya ular, kan buaya dan ular hewan yang tidak boleh dimakan. Kalau kita ambil kulitnya dan kita sama dengan cara yang telah saya sebutkan tadi, maka kulitnya buaya tadi itu akan menjadi suci. Kalau sudah suci, maka boleh kita manfaatkan, kita pergunakan untuk keperluan yang kita inginkan. Nah. Jadi, dikecualikan, jadi, dikecualikan dari bangkai adalah ikan. Tadi kan telah kita sebutkan bahwasannya bangkai itu apa? Bangkai adalah hayawan atau hewan yang mati tidak dengan disembelih atau hewan eh, apanya, bangkai adalah hewan yang bisa dimakan yang mati tidak disembelih atau disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya atau hewan yang tidak boleh kita makan yang mati baik disembelih atau tidak disembelih mereka itu semuanya adalah mempunyai hukum bangkai. Dan bangkai itu hukumnya adalah najis, tidak bisa kita manfaatkan kecuali kulitnya saja dengan cara disama. Adapun bangkainya anjing dan bangkainya e, babi seperti yang saya, ucap, saya terangkan tadi, karena babi itu, anjing dan babi itu ketika hidup itu telah kita hukumi sebagai hewan yang najis. Maka ketika mati pun Maka tetap kita hubungi, kita hubungi Sebagai hewan yang najis Dan kulitnya tidak bisa kita Pergunakan untuk Kita pergunakan sama sekali Tidak bisa kita sucikan dengan Kita sama Dikecualikan dari bangkai ini adalah Bangkainya ikan Bangkainya ikan Itu suci boleh kita makan Suci boleh kita makan. Dan yang dimaksud dengan ikan di sini adalah setiap hewan yang tidak hidup kecuali di air. Setiap hewan yang tidak hidup kecuali di air, maka hewan tersebut kita kategorikan sebagai jenis ikan. Meskipun bentuknya atau rupanya menyerupai anjing atau menyerupai kucing yang penting hewan tersebut tidak hidup kecuali dalam air kalau hewan tersebut mati maka hewan tersebut boleh kita makan meskipun berupa bangkai nah, dalilnya adalah hadis yang kemarin kita sebutkan yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-khomsah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, dan Imam Ahmad yang bunyinya wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang mensucikan dan bangkainya laut adalah halal boleh dimakan. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang bunyinya Uhilat laku ma'itatani wajamani fa'amal ma'itatani falhud waljarod diperbolehkan bagimu dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Nah. Para ahli fikih mengatakan ikan ini apa? Yang dimaksud dengan ikan di sini adalah setiap hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air. Meskipun bentuknya seperti anjing atau seperti kucing, yang penting hewan tersebut tidak bisa hidup kecuali di air, maka dia mempunyai hukum atau masuk dalam kategori ikan. Adapun hewan yang hidup di dua alam, hewan yang hidup di air bisa di darat juga bisa seperti kata seperti anjing laut ya dan seperti buaya seperti ular maka hewan tersebut tidak boleh kita makan haram untuk dimakan menurut majanya Imam ash syafii rohmatullohi alaihi ini adalah yang menyangkut masalah cara-cara penyamaan kemudian imam Habis ucah berkata, wa Wa'adhumul maitati wa sya'ruha na'jisun illal adami. Adapun tulangnya bangkai, dan rambutnya bangkai atau bulunya bangkai, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Perlu diperhatikan, perlu diingatkan, waktunya dimaksud dengan bangkai maitah di sini adalah apa tadi? Adalah hayawan yang bisa dimakan dagingnya, yang mati dengan tidak disembelih atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti singa, kera, gajah yang mati baik mati disembelih atau tidak disembelih itu dinamakan bangkai. Bangkai semua yang ada di bangkai itu hukumnya najis. Begitu juga uh, tulangnya, tulang bangkai juga najis. Begitu juga bulu bangkai juga na najis. Bulunya ayam yang telah menjadi bangkai najis. Nah najis. Illal adamiya, kecuali mayatnya anak manusia. Mayatnya anak manusia meskipun telah menjadi bangkai, mati. Tetap manusia itu hukumnya adalah su suci. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 70 yang bunyi walakot karomna bani Adam dan kami telah memuliakan anak cucu Adam Allah subhanahuwataala telah memuliakan anak cucu Nabi Adam maka dari itu termasuk bentuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahuwataala kepada anak cucu Adam adalah bahwasanya manusia itu kalau meninggal maka mayatnya tetap suci tidak menjadi bangkai seperti hewan-hewan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beliau telah bersabda, "Subhanallah, innal muslima la yanjus." Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas. Bagaimana riwayatnya Imam Bukhari juga. Al-Muslim wala yanjusuh hayyan wala maitan. Subhanallah. Maha suci Allah. Sesungguhnya orang Muslim. Tidaklah akan menjadi najis. Al-Muslim wala yanjusuh hayyan wala maitan. Orang yang Islam itu tidak akan menjadi najis. Meskipun dalam keadaan mati. Atau dalam keadaan hidup ini adalah yang dalil-dalil yang mau nunjukkan bahwasanya mayatnya manusia adalah suci. Maka rambutnya mayat, kukunya mayat, semuanya hukumnya adalah suci, tidak najis sama sekali. Ini adalah pelajaran kita mengenai Juludul Maita. Kemudian Imam Abu Suja' setelah menerangkan Cara-cara untuk menyamak, beliau menerangkan uh, wadah atau awani yang boleh untuk dipakai dan yang tidak boleh untuk dipakai. Beliau mengatakan, wala yajuzu isti'malu awani az zahabi wal fil zoh. Wala'yjuzu istimmalu rihih mak minal awani, yang artinya dan tidak diperbolehkan. Kata-kata wala'yjuzu -kata, dalam kitab fikir mempunyai arti Yahrum tidak boleh, haram. Wala'yjuzu ya. kalau diartikan dengan bahasa Indonesia tidak diperbolehkan. Nah, ini yang punya arti adalah diharamkan. Wala'yjuzu istimmalu awaniza habi walfitloh dan tidak boleh atau diharamkan. Memakai Wadah Baik itu berupa eh, Panci Atau berupa piring atau berupa mangkok Atau berupa gelas misalnya Yang terbuat Minal dahabi wal fiddoh Yang terbuat dari emas Dan perak. Jadi Tidak boleh haram Untuk memakai segala bentuk Wadah yang Terbuat dari emas dan perak Baik dipergunakan untuk wudhu Atau dipergunakan untuk minum Baik dipergunakan untuk mandi Dan dipergunakan untuk hiasan saja Hukumnya adalah haram Kecuali dalam keadaan darurat Dia mau minum Dan tidak menemukan gelas Kecuali gelas yang terbuat dari perak atau emas kalau dia tidak minum maka dia akan mati. Maka kalau dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Khudaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu al-harira wa al-dibaaja Wa la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum bid dunya wa la akhirah yang artinya la talbasu dan janganlah kamu memakai pakaian yang terbuat dari sutra wala dibaja dan janganlah kamu memakai pakaian yang terbuat dari sutra dibaj Walakasrubu fi ani dzahbi walbilloh dan janganlah kamu minum dengan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Walakakulufi shahfiha dan janganlah kamu dan janganlah kamu makan dengan memakai piring yang dari emas dan perak juga. Fa'inahalahum karena emas, perak dan ayat tadi itu adalah lahum fid dunya untuk mereka orang kafir di dunia ini di kehidupan fana dunia ini walana fil akhirah dan itu semua akan menjadi milik kita besok di hari akhirat hari yang kekal untuk orang yang beriman Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk makan dan minum dengan memakai gelas atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Para ahli fikih atau ulama ahli fikih mengkiaskan bentuk-bentuk pemakaian yang lainnya dikiaskan dengan makan dan minum. Jadi, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di sini adalah Melarang untuk makan dan minum Dengan memakai piring dan gelas terbuat dari emas Dari para ahli fikih Mengkiaskan Segala bentuk pemakaian Segala bentuk pemakaian Dikiaskan dengan emas dan perak Segala bentuk pemakaian Baik itu untuk makan Untuk minum Untuk wudhu Untuk mandi Untuk apa saja Tidak diperbolehkan Selagi Perabotan tadi terbuat dari emas dan perak. Dan keharaman untuk memakai perabotan tersebut dari emas dan perak itu adalah umum untuk laki-laki juga untuk perempuan. Dan termasuk nah, diharamkan juga menyimpan. Meskipun tidak memakai, menyimpan saja hukumnya juga haram. Jadi seperti hukum memakai adalah hukum menyimpannya. Seperti hukum memakai adalah hukum menyimpannya. Menyimpan juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dengan menyimpan itu akan menarik kita untuk memakainya. Juga ulama mengkiaskan pemakaian, eh, memengkiaskan masalah menyimpan ini. Dengan menyimpan alatul malahi. Alat-alat yang bisa melalaikan kita. Dari Allah SWT. Yang bisa uh, melalaikan kita dari zikir kepada Allah SWT. Atau alat musik. Alatul malahi, alat musik. Itu tidak boleh haram untuk dipakai. Juga haram untuk di, disimpan. Nah, para ahli fikir. Mengkiaskan masalah menyimpan ini dengan masalah menyimpan alatul malahi. Sebagaimana tidak diperbolehkan menyimpan alatul malahi, maka juga di sini tidak diperbolehkan untuk menyimpan peralatan yang terbuat dari emas dan dan perak. Juga eh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alladzi yasrabu fi aaniyati adh wal-fiddati, inna ma yujarriru fi batnihi naar jahannam." Orang yang minum dengan memakai gelas terbuat dari emas dan perak, seakan-akan orang itu adalah orang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dalam riwayat yang lainnya, "Man syariba fi ina" Minzahabin atau fitzatin ina mayujarjirofi badnih naaran min jahanam. Jadi memakai segala bentuk peralatan baik itu piring, baik itu mangkok, baik itu gelas, baik itu tempat celak dan yang lainnya yang terbuat dari emas dan perak hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Dan Imam Nawawi telah menukil kesepakatan para ulama mengenai keharaman pemakaian peralatan tersebut. Seperti bagaimana? Yang beliau sebutkan dalam syarhul muslim. Saranya syarhul muslim. Jadi, Imam Nawawi telah menukil Bahwasannya pemakaian peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Itu tidak diperboleh, tidak diperbolehkan. Dan ini adalah telah disepakati oleh para ulama. Juga e, menyimpan alat tersebut seperti yang saya terangkan tadi. Memakai tidak boleh dan menyimpan juga tidak boleh. Al-Asah. Menurut pendapat yang asaf dalam adab syafi'i, mukabil asaf di sana ada pendapat yang mengatakan, kalau memang untuk disimpan saja, tidak untuk dipakai, maka diperbolehkan. Tapi pendapat ini bukan pendapat yang kuat, pendapat yang kuat dan yang benar dalam adab syafi'i tetap diharamkan meskipun dengan menyimpan saja yang penting peralatan yang terbuat dari emas dan perak seperti eh, apa namanya sendok misalnya sendok dari emas atau eh, apa namanya eh, piring dari emas semuanya tidak diperboleh tidak diperbolehkan. Adapun yang bersifat perhiasan bersifat perhiasan seperti Arloji atau jam tangan yang terbuat dari emas untuk perempuan maka diperbolehkan karena tergolong dalam kategori perhiasan. Adapun untuk untuk laki-laki maka tidak diperboleh tidak diperbolehkan. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil pada pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah dalam pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas lebih luas lagi mengenai penggunaan peralatan. Yang terbuat dari emas dan perak. Nasallahu subhanahu wa ta'ala. Ayyarzuqona ilman nafi'a. Wayarzuqona al-amal bihi. Waj'ala ilmana hujjatan lana lah hujjatan alina. Wa ibarik lana. Fi ilmina wa fi durriyatina. Wa fi kulima a'tahullah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu subhanahu wa ta'ala. Ayy.